Inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, Allah Assalamualaikum Sjaallah, wabarakatuh Alhamdulillah, Pemirsa Indosiar, nimmerpunt u in de buurt. De mevrouw die aan het studio pagi hari ini, kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mamah dan AA. gast. We hebben Roma. nieuwe gast. We hebben een nieuwe gast. We hebben een nieuwe gast. We hebben een nieuwe gast. We hebben een nieuwe gast. We hebben een nieuwe gast. We hebben een nieuwe Anda bisa hubungi 56976809. Kalau di luar Jabodetabek silakan Anda hubungi 02156976809. Dan bisa juga curhat melalui Skype, silakan di-add saja ID kami di mamahaa.beraksi. Nanti akan ada kuis juga, mudah-mudahan hadiahnya bisa menjadi rezeki Anda. Iya. Apa kabar Ibu-ibu? Baik. -Ibu? Alhamdulillah sehat ya, Bu ya? Sehat. Sudah pada makan? Sudah. Alhamdulillah belum tapi suaranya kencang kencang ya baik pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di studio kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu berpasang-pasangan ya dengan berpasangan kita bisa menjalani hidup dengan lebih indah dan saling menutupi kekurangannya satu sama lain yang laki punya istri yang istri punya uh, suami nah tapi kadang-kadang ada yang merasa punya pasangan seperti nggak punya pasangan ya jadi ada uh, Punya suami, tapi ngerasa hidup sebagai janda. Nah, apa maksudnya? Kita akan sama-sama ikuti tausia mama tentang tema kita. Bersuami, tapi hidup serasa menjanda. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, inahmadu, wa nastainu, wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anpusina wa min sayi'ati amalina. Mayyahillahu falamudillalah wa mayyudhirul pala hadialah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wadilil haq liyudhirahu Aladini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun bersuami tapi serasa mencanda iya siapa yang punya suami sekarang Jujur, suaranya, siapa yang Sekarang menjanda ngacung Saya <gul> <Wow. Media, ya. gul> <gul> Kalau anda puja suami Alhamdulillah Selama suami anda Memenuhi kewajibannya Sebagai suami Hakul marati ala jauji ayut imaha idhatam, am Wayaksuha idhaqtasah Wala dirimul wajaha, wala yukob bihu, wala yajurina filbet. Hak seorang istri, Kewajiban para suami. Suami wajib memberikan makanan buat istrinya sesuai yang dimakan oleh suami. Dua, suami wajib memberikan pakaian kepada istri sesuai yang dipakai oleh suami. Tiga, suami tidak boleh memukul wajah istrinya. Yang keempat, suami tidak boleh mengejek istrinya. Memanggi dengan panggilan buruk, yang kelima suami tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Itu hak Anda sebagai istri dari kewajiban suami Anda. Kalau suami Anda sudah melaksanakan lima kewajibannya, maka lima hak Anda telah terpenuhi. Kita lihat, kenapa terpenuhi? Kalau Anda sudah dikasih makan sesuai dengan yang dimakan suami, Pakaian sesuai dengan yang pakai suami. Anda pun sudah disayang oleh suami. Nggak pernah dipukul. Nggak pernah dipanggil dengan panggilan yang buruk. Walaupun berantem suami tidak kabur. Kira-kira tenang apa tenang? Tenang. Ini tujuan pernikahan. Anda lihat di dalam surat Arum 21. Pamin ayatihi an holakolakum min anabesikum ajwajal litas kunu ilaiha. Wa bainakum baynakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Dia buat kalian laki-laki istri kalian dari jenis kalian sendiri buat apa tujuan pernikahan litaskunu ilaiha agar kalian merasa tenang dan tenang. Wajala bainakum baynakum wa rahmah Lalu setelah tenang dan tenteraan dijadikan buat kalian suami-istri. Perasaan kasih dan sayang. Ini tanda bagi orang-orang yang berpikir. Tujuan pernikahan, ketenangan dan tenteraan. Yang lima ditunjukin suami. Istri mendapatkan hak. Anda tadi menjawab pasti tenang dan tenteraan. Sekarang seandainya. Dalam tanda kutip. Ada suami. Ngasih makan kaga sama bininya. Punya suami. Dibeliin baju gak pernah Masih duit buat beli baju gak pernah Boro-boro buat bedak mam lipen sepip <laughs> Mana suaminya galak Aduh. Tukang tabok, tukang pukul Aduh. Mana kalau manggilnya Beliin, eh hey, gendut yeah. Hee jenong eh yeah. hey, sipit <laughs> eh hey, keling Kira-kira anda dipanggil suami begitu enak Apakah gak? Yeah. Tuh, punya laki Gak nenangin, pegang <laughs> Iya apa iya? Iya, yeah, iya. Yeah. Eh, dikit-dikit berantem kabur suaminya. Ninggalin bini, ngacak kesana kemari. Nggak pernah perhatikan sama bini. Kira-kira yang punya suami seperti itu merasa nyaman, tenang, ada kasih sayang, atau merasa didolimi suami walaupun Anda punya suami serasa menjanda. Yang pertama apa yang kedua jawaban Anda? Yang kedua. Yang kedua Laki punya Makan nyari sendiri hmm. Laki punya Baju nyari sendiri hmm. Laki punya Gak pernah marah hati kita Pulang ngomel Galak, marah-marah Kata-katanya mencaci maki Kotor Kira-kira ibu suka apa tidak? Tidak Pegal apa pegal? Pegal Di mana sakitnya? Di sini jadi walaupun suami serasa menjanda makanya perempuan itu wajib hukumnya menghormati suami lahu amartu ahadan bisujudi lillahi wal amartul mar'ata an tasjuda li kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud dengan makhluk yang lain aku perintahkan para istri sujud di hadapan suaminya hmm. namun islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain para istri cukup menghormati dan menghargai suaminya. Tapi suami yang mana? Rasul pun bersabda, "Akmalul mukminina imanan ahsanum khuluqo wa hayarukum hayarukum Orang yang sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya, siapa dia? Suami yang sangat sayang, penuh perhatian buat istri dan keluarganya. Artinya ngasih duit kagak? napakah batin gak dibagi sementara ketenangan seorang istri kalau buat makan cukup, pakaian cukup, kebutuhan biologis pun terpenuhi belayan tatapan mesra kecupan, wow. ujian wow. itu dibutuhkan kalau semua hilang tenangkah anda sebagai istri? tidak Walopun punya suami, seolah-olah anda menjanda, karena kewajiban suami. Wa ashiruhunna bil makruf, tak ingat sehari temuhunna wa saantakroh sya'an. Bayak Allahu pihi khairon kasiro. Hey para suami, pergauli si kalian dengan baik. Boleh jadi suatu saat si kalian menyebalkan, kalian jangan ceraikan mereka. Di balik itu Allah berikan hikmah yang sangat banyak. Makanya. Kalau kita punya suami yang nyebelin, coba banyak sholat malam, banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah. Ngomong sama saudaranya suami, biar dia dinasihatin, mudah-mudahan Allah mendengar doa kita, dan doa kita dikabul oleh Allah, sehingga suami yang tadinya nyebelin, menjadi suami yang manis kembali. Insya Allah. Iya. Baik, kita dia tausiyah Mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang bersuami tapi hidup serasa menjanda. Sekali lagi saya ingatkan Anda yang di rumah silakan Anda bisa menghubungi 56976809 atau yang di luar Jabodetabek silakan hubungi 02156976809. Buat yang ingin curhat melalui telepon atau yang ingin curhat melalui Skype, DM saja ID kami di Mama.a.beraksi. Ibu-ibu juga ada kesempatan bertanya, silakan disiapkan saja pertanyaannya. Namun sekarang kita harus break sebentar, nanti kembali lagi tentunya tetap siap ini di Mamah dan AA. Bersama. Roma. Roma, obat sakit mah dan kembung yang mendapat sertifikasi halal pertama di Indonesia. <Suluh>